Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda hadis dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu diriadkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbar. Wajalsna houlahu. Fakala inna mimmah akhafu عليكم min baghi ma yuftahu عليكم min zahraatil dunya wazina tihah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas mimbar. Dan kami duduk mengitarinya Kemudian Nabi SAW bersabda Sesungguhnya Yang paling aku takuti Yang paling aku khawatirkan atas diri kalian Sepeninggalku Dibukakan atas kalian Perhiasan dunia Kehidupan dunia dan perhiasannya Dibukakan atas kalian Bunga-bunga kehidupan dunia dan perhiasannya Dan Nabi SAW Dalam sebuah peristiwa Ketika seorang sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al Jarrah radhiyallahu anhu diutus ke negeri Bahrain untuk mengambil jizyah, maka ketika sahabat yang mulia ini kembali dari Bahrain datang. Kehadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang Ansor di Madinah mendengar kedatangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ini dengan membawa harta upeti. Maka Ketika Nabi S.A.W selesai menunaikan salat fajar, salat subuh Kemudian beliau menghampiri dan melihat apa yang dilakukan, diperbuat oleh kalangan ansar terhadap kedatangan sahabat yang mulia Abu Ubaidah ibn al Jarrah radiallahu anhu ini, Nabi tersenyum ketika melihat orang-orang Ansor berdatangan dan kemudian Nabi s.a.w. menyebutkan Absir Sebuah berita gembira Tentang apa yang mereka inginkan Sesuatu yang akan menggembirakan kalian Tapi melihat sedemikian kaum anshar berbuat nabi SAW menyebutkan fa wallahi mal faqra demi allah Bukanlah kefakiran Yang paling aku takuti Atas diri kalian Walakini akhsya Akan tetapi aku ini Paling takut Antub Sapat dunia Alaikum Kama busitot Ala man kana qablakum Yang aku Akan tetapi yang aku takutkan Adalah ketika dunia itu Dibuka Dihamparkan Kama busitot Ala man kana qablakum Sebagaimana Telah dihamparkan dunia itu Kepada orang-orang sebelum kalian Fatanafa suha kama tanafa suha maka mereka kemudian saling berlomba untuk memperebutkan dunia tersebut. Fatuhlika kum kama ahlakat hum maka kemudian kalian dibinasakan sebagaimana mereka telah dibinasakan artinya orang-orang sebelum mereka sebelum para sahabat dibinasakan lantaran dibukakannya pintu dunia. Khassidina 'azakumullah bagaimana tidak dibinasakan? Sekarang fakta menunjukkan sebuah lembaga pendidikan akan lebih menghargai seorang guru yang dia memiliki gelar S1 ya. dibandingkan dengan seorang guru yang hanya lulusan pesantren dan ini terjadi jadi ada sebuah lembaga pendidikan menginduk ke Diknas ya, Kementerian Pendidikan Nasional Karena Diknas itu memiliki target standar, bahwasanya sebuah sekolah dia memiliki akreditasi A apabila pengajar-pengajarnya S1, kan begitu? Ini negara memiliki hak untuk mengatur demikian. Kemudian. Di dalam lembaga itu pun ada yang mengajar Tapi lulusan pondok pesantren Taruhlah lulusan Yaman Tapi kan tidak ada gelar S1 nya Iya kan Artinya Posisinya Tetap Lebih dihargai Yang lulusan S1 S1 Walaupun dia hanya mengajar pelajaran umum Sementara yang lulusan pesantren atau yang dari Yaman ini karena tidak ada ijazah S1 ya. Maka ya. Hanya sebatas ya. Untuk pelengkap saja Sehingga di tempat lain itu Kemudian Karena ingin mendapatkan akreditasi Maka berlomba lomba Yang tadinya mungkin Hanya gelarnya LC Supaya dapat S2 Kan misalnya begitu Maka orang-orang seperti Mubarak Bamo Alim Ya Walaupun sudah belajar Di hadapan masyayikh di Mamlakah di Saudi, tapi karena ya, mengejar target itu tadi, mengejar standar itu tadi, kemudian kuliah lagi, kuliahnya di mana? di IAIN. Dosennya siapa? Ya kita tahu kan IAIN dosennya. Ada yang Mu'tazilah Ada yang Sufi Macam-macam Lihat Ketika dunia dibuka Secara bertahap dibinasakan Bagaimana tidak binasa Seseorang kuliah Mungkin dosanya juga wanita masa kemudian akan pasang hijab di depan tentu tidak maka apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semoga tidak terjadi kepada diri kita ketika dunia itu dibukakan dibentangkan di hadapan kita kemudian Berlomba-lomba Untuk meraihnya Kemudian Dibinasakan Kalian Sebagaimana orang-orang terdahulu Telah dibinasakan Kita lihat bagaimana Orang yang mengajarkan agama Penghargaan Penilaiannya Rendah di bawah Dibandingkan dengan orang yang memiliki S1 Meskipun yang S1 ini mengajarkannya PKN Bayangkan Orang yang membawa ilmu agama Lebih rendah kedudukannya Dibandingkan orang yang mengajar PKN Kenapa demikian Status Status itu tadi Karena fitnah dunia Kemudian merubah pola Dan gaya hidup Seseorang Berlomba-lomba Karena sekolahnya sudah bagus Tinggal SDM nya Maka diperintahkan untuk Ayo ambil gelar sarjana Untuk supaya bisa ya, ya, Menaikkan status dari lembaga pendidikannya ya, Beramai-ramai Untuk kemudian mencoba ya, Untuk mendapatkan ya, ya, Nilai kesarjanaannya Saya akan-akan salafin lupa Lupa kalau ya, Sheikh Huna ya, Guru kita Masyaih kita ya, Seperti contohnya syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi Punya gelar M.A Tapi gelarnya itu apakah pernah dipakai Beliau pulang ke kampungnya mengajar di sana lupa karena kepentingan kepentingan dunia itu tadi semestinya mendapatkan pelajaran pengajaran dari sosok kehidupan para ulama kita itu kemudian yang semestinya mendapatkan ibroh pelajaran mengambil pelajaran dari situ tapi kemudian lupa, terlalaikan. Kenapa demikian? Karena itu tadi standarisasinya tentang ke dunia. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan, Fat takut dunia, takut nisa. Hati-hati ya. kalian dari dunia, hati-hati kalian dari kaum wanita. Karena ya, Dua hal ini ya, Bisa menjadikan seseorang Terjebak Untuk kemudian Meninggalkan prinsip-prinsip agama ya. Meninggalkan prinsip-prinsip agama ya. Dalam hal ini adalah prinsip-prinsip Ahlus sunnah wal jamaah prinsip-prinsip manhaj yang seharusnya dijaga dipertahankan tetapi karena dunia kemudian larut yang awalnya cuma menawarkan buku selanjutnya manhaj pun ditawarkan Yang awalnya tadinya Hanya untuk bisnis ya. Ini saya membuat buku ya. Mungkin pondok-pondok pesantren Anto Tawarkan ke Hisbiun Tapi karena dunia itu tadi Manhats pun akhirnya ditawarkan ya. Dan tidak hanya itu Kemudian dijual Hanya untuk dapat dunia dan banyak peristiwa-peristiwa yang demikian dan kejadian tidak hanya pada masa sekarang di zaman tabi'in Imran ibn Hithal ab Dibian karena unsur dunia Kemudian berbalik Menjadi seorang khawarij Orang yang memiliki pemikiran khawarij Terpengaruh oleh wanita Wanita yang tadinya Ingin dia nikahi dalam rangka untuk didakwahi Tetapi kemudian terfitnah Maka ikhafiddin azakumullah Ingatlah bahwasannya Kita Hidup di dunia ini sementara saja Dan ketika kita memasuki liang lahat Hanya satu Yaitu tentang amal-amal kita Jangan sampai amal-amal kita Justru amal-amal kejelekan Rasulullah SAW pernah bersabda Hadis riwayat Bukhari Muslim Yadba'ul mayyita falafatun mayit itu Jenasa Yang mengikuti jenasa Itu ada tiga Ahluhu wa maluhu, wa amaluhu, yang akan menyertai, mengiringi jenazah, keluarganya, hartanya, amalnya. Fakhir jihusnan yang dua itu akan kembali. Wajab awahidun dan yang hanya menetap tinggal bersama si mayit itu hanya satu saja. Yarji'u ahlihu wa maluhu. Yang akan kembali itu adalah keluarga dan hartanya. Wa yabqa 'amaluhu. Dan yang akan tinggal bersama si mayit itu amalnya. Maka jangan sampai kemudian amal kita ketika di dunia dirusak. Karena niat-niat kita yang tidak lurus, niat-niat kita yang hanya berkutat di masalah keduniaan Bukan amal yang Kita perbuat Adalah dalam rangka untuk Negeri yang abadi Negeri akhirat Sehingga Ketika amal itu hanya bertitik tolak untuk keduniaan maka yang akan menyesal adalah diri kita sendiri karenanya ikhwat fillah azaakumullah sangat Berbahaya sekali Kalau kemudian Kehidupan dunia ini Hanya kita ukur dari hal-hal yang sifatnya materi Dari hal-hal yang kemudian sesuatu yang sifatnya kasat mata bisa dilihat oleh diri kita dan ini adalah fitnah dan Rasulullah saw dari berbagai hadis yang ada mengingatkan terus menerus kepada umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Termedi juga disebutkan ketika seorang sahabat Ka'ab bin 'iyad radhiyallahu anhu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan inna likulli ummatin fitnatan sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya ada ujian cobaan وَفِتْنَةُ ummati Dan fitnah dari ummatku Kata Nabi SAW Al-Malu Harta kekayaan Dan harta kekayaan Termasuk nikmatul mal Kenikmatan yang sifatnya Harta kekayaan ini sifatnya keduniaan Maka Rasulullah S.A.W Senantiasa mengingatkan yang demikian ini Untuk terus berhati-hati Karenanya Agama ini memberikan Satu bentuk Bimbingan Agar kita tidak terlalaikan oleh dunia Maka carilah dunia dalam rangka untuk menjangkau kampung akhirat Carilah dunia untuk kemudian menjadikan wasilah ya, Mengokohkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya Agama tidak melarang seseorang untuk Meraup dunia sebanyak-banyaknya Tetapi Agama pun membimbing Harta dunia yang sudah diperoleh itu Digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Bukanlah kemudian harta dunia yang Sudah diraih sedemikian banyak itu Lantas melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala melalaikan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalaikan seseorang dari beribadah kepadanya boleh kejar dunia tetapi dunia yang kita dapatkan itu adalah untuk menjadi pengantar Wasilah ya, Agar kehidupan kita di dunia Di akhirat nanti ya, Bisa selamat Ini ya, Tugas ya, Seorang hamba Allah di muka bumi ini ya. Dan itulah yang dikatakan sebagai orang yang zuhud, orang yang zuhud kata Syeikh Ibn Uthaimin rahmat Allah, yaitu anjadah malaian faufil akhirah. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk akhiratnya. Manakala sesuatu itu tidak bermanfaat untuk akhiratnya, dia tinggalkan. Manakala sesuatu itu bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia kejar. Maka dia raih. Dan dia tetap bersemangat untuk mengejarnya. Sebab Nabi SAW bersabda, Ihris ala ma yanfa'uk. Fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah Engkau Untuk mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi dirimu yeah. Yeah. Maka mintalah tolong kepada Allah Dan janganlah engkau lemah yeah. Jika keadaan kita dalam mengejar dunia seperti ini yeah. Maka apa yang kita lakukan mas termasuk bahagian daripada ibadah niat kita lurus karena Allah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi saw dan apa yang didapat dari dunia itu kemudian disalurkan di jalan Allah subhanahu wa taala ini Seseorang yang tidak terlalaikan oleh kehidupan dunia Bukan dia yang dikendalikan oleh dunia Tetapi dunia yang dia kendalikan Dan sebahagian kaum muslimin dikendalikan oleh dunia Hidupnya diatur oleh dunia ya. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu Bahkan ketika dunia itu mengatur dirinya Prinsip-prinsip agama pun Dia tinggalkan Ini musibah Ketika dunia sudah mengatur dirinya Maka prinsip-prinsip agama itu kemudian ditinggalkan Yang semestinya Dia yang mengatur dunia ini. Ya. Jangan sampai kemudian dunia ini melalaikan, ya. bahkan mencampakkan dirinya ya. untuk kemudian terjatuh kepada ya. siksa api neraka. Ya. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Hud yang tadi kita bacakan. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia Dan segenap perhiasannya Maka Allah akan berikan Apa yang mereka inginkan Tetapi ingat Bahagian dia di akhirat tidak ada lain Kecuali neraka Ras'Allah salamah wal'afiyah Berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengingatkan kepada kita betapa dahsyat fitnah dunia tersebut. Status ingin kita kejar. Sebenarnya apa yang kita cari dari dunia ini? Kalau dunia itu tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita mencari dunia, kemudian dengan dunia itu kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itu baik Kita bekerja keras hari ini ya. Berjualan Karena apa? Karena saya ingin beli baju baru. Kenapa ingin baju baru? Karena saya ingin gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahuwataala, untuk solat lima waktu, untuk pergi ke masjid dengan berhias, dengan menggunakan pakaian yang sebaik baiknya. Dia mengejar dunia dalam rangka untuk mendekatkan diri ke, diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya bekerja keras Mengumpulkan harta Menabung Setiap hari bekerja Setiap hari bekerja Keuntungannya ya, Ditabung Untuk apa? Agar dunia yang saya kumpulkan ini Bisa mendekatkan diri saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui ibadah haji yang insya Allah dengan rezeki ini akan saya gunakan. Dia mengejar dunia dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak haji, umrohlah. Dalam rangka sesuatu yang bermanfaat Saya bekerja keras Dalam rangka untuk mendapatkan Pendapatan Yang dengan pendapatan itu Saya bisa membeli kendaraan Kenapa beli kendaraan? Iya Agar saya bisa menjangkau ta'lim Kalau hujan Tidak kehujanan kalau panas, tidak kepanasan Alhamdulillah, dengan riski yang diusahakan ini Saya bisa beli kendaraan mobil Tapi niatnya dalam rangka untuk tolabul il Yang seperti ini, dia tidak tertipu dengan dunia Hal-hal nah. yang seperti ini Sedikit sekali orang yang memikirkan Kalau sudah Terpengaruh kehidupan dunia Dia lupa ya. Seakan-akan hidup ini hanya di dunia ini saja ya. Karena lupa itu tadi Kemudian dia tidak Menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan Untuk mendapatkan Kebaikan di akhirat nanti Maka ikhwafiddin azakumullah Dunia itu memang manis Hijau Menyenangkan Dipandang Oleh mata kita Tetapi ingat Rasul salallahu alaihi wa alaihi wa sallam menekankan hati-hati kalian dari dunia Rasul salallahu alaihi wa menyatakan yang saya takutkan, yang saya khawatirkan Bukanlah karena engkau, kalian ini berada di dalam kefakiran Tetapi Rasul salallahu alaihi wa menakutkan eh, Rasul salallahu alaihi wa takut yang paling ditakuti Umatnya terjatuh Dibinasakan Setelah dunia itu dibukakan Kepada mereka Itu yang ditakutkan Semut mati karena gula Satu kaum binasa Karena Dunia, Sesuatu yang manis Sesuatu yang indah Yang menyenangkan Kalau dipandang Yang menggiurkan Sehingga Sekian banyak manusia Tertipu oleh karenanya Ada yang Dia mengejar status Ada yang dia mengejar Untuk kepentingan dirinya saja dan yang lainnya yang intinya berkutat kepada masalah dunia sehingga kemudian cara pandang pun berbeda menyikapi orang yang berada dengan orang yang tidak memiliki sesuatu ini fitnah dunia Kalau seorang yang berada benar-benar dipepet habis, didekati. Ya. Apalagi kalau ya. bisa diambil dananya, dipinjami. Wah ini buat usaha lumayan. Ya. Memanfaatkan. Ya. Maka. Jangan sampai kemudian sikap-sikap kita dipilah karena masalah atau unsur-unsur keduniaan. Ya. Fatuhlikum kama ahlakatuhum. Ya. Kalian dibinasakan Sebagaimana Mereka, orang-orang sebelum kalian Telah dibinasakan Sebabnya adalah karena Berlomba-lomba Untuk mengejar dunia Dan setelah Dia dapatkan dunia itu Menjadikan dirinya lalai Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Maka ikhafiddin a'azakumullah Berhati-hatilah dari Fitnah Dunia Dan fitnah dunia Bisa juga dalam bentuk Fitnatus syahwat atau bisa juga dalam bentuk fitnatus syubhad Di antara bentuk fitnatus syahwat Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang sahih Di dalam as As-sahih <tuh> <tuh> Nabi SAW bersabda Ma taroktu ba'di fitnatan abarru minan nisa ala rijal Tiadalah aku tinggalkan Sepeninggalku setelah kematianku Satu fitnah yang lebih berbahaya Yang menimpa Kepada kaum laki-laki dari fitnah wanita, fitnah yang paling berbahaya setelah meninggal setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu fitnah wanita. Ini diantara bentuk fitnah syahwat, termasuk diantara bentuk fitnah syahwat senang kepada Harta kekayaan Yang harta kekayaan itu tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat Sesuatu yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga fitnatus subhad Yaitu melalui pemikiran-pemikiran sehingga kemudian seseorang tidak bisa membedakan antara al-haq dan al-batil karena subhat samar yang hak menjadi yang batil yang batil menjadi sesuatu yang hak tidak bisa membedakan antara hidayah al-huda dan kesesatan Karena subhat ini tadi Subhat Bahwasannya Kalau pendidikan kita ingin maju Maka SDM harus ditingkatkan Memiliki ya, Ijazah S1 dan seterusnya Subhat banyak orang yang bergelar S1 Tapi ke kemampuannya ya, Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tetapi banyak pula orang yang Tidak memiliki gelar S1 Kemampuannya jauh Dibandingkan yang memiliki gelar S1 Kenapa demikian subhatnya itu tadi? Yang penting ada gelarnya Karena itu adalah status Ini subhat Subhat Pemikiran-pemikiran yang menjadikan Seseorang kemudian tergelincir Dan menjadi halul bidah atau al-munafiqun orang-orang munafik karena fitnah subhat ini tadi dan berapa banyak para duat yang menyerukan hal-hal yang subhat ini Para duat dari kalangan Memang mereka jahil Atau diistilahkan oleh Asyihubed al-Jabiri hafizahullah ta'ala Duat itu Terbagi menjadi tiga macam Yang pertama Hum ahlul basirah Para duat yang mereka itu adalah Ahlul basirah Di dalam berdakwah Dia berdasarkan Basirah Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan Ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani Katakanlah inilah jalanku Aku menyeru ke jalan Allah ala basiratin di atas basirah ai ala ala al-ilmi al di atas keilmuan Bukan hawa nafsu Duat yang semacam ini Yang boleh diikuti Berbeda dengan Duat Yang kelompok kedua Macam kedua Duatul jahli Yaitu para da'i Para penyeru Yang mereka sendiri Mendakwahkan tentang kejahilan Dia tidak memiliki otoritas Agama yang cukup Dia jahil Tidak faham agama Yang dia dakwahkan Bagaimana agar orang-orang itu tertarik mendengarkan retorikanya Entah dengan retorika yang lucu Entah retorika yang menggebu-gebu Membakar semangat para pendengarnya ya. Tetapi tidak ada ya. Tafakuh fiddin di dalam hal itu Tidak ada unsur agama Tidak ada unsur Seseorang setelah mendengarkan apa yang didapatnya ya. Manfaat faidah Yang ketiga macam daripada doa. Duatul fitnah wabdolal Atau duatul inhiraf Yaitu para da'i yang menyeru kepada fitnah Dan kesesatan Para da'i yang menyeru kepada penyelewengan Dari manhaj yang hak Menyimpang dari Hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Dan penyimpangan itu bertahap Dari mulai malu-malu Kemudian Berterus terang Setelah berterus terang Melakukan pembelaan Kan begitu Dulu disembunyikan Santrinya diajari ilmu kalam setelah itu diiakan setelah diiakan tidak cukup itu sekarang melakukan pembelaan sudah meningkat terus dan besok lusa tidak menutup kemungkinan setan akan menggiring untuk kemudian menghalalkan untuk belajar ilmu kalam Nas'alullah assalamah wal afiyah Ini musibah Musibah Yang Kita takutkan Dan itu tidak menutup kemungkinan Diri kita saudar-saudar dekat kita terseret ke dalam pemahaman-pemahaman yang demikian. Ya. Maka fitnah dan harus kita waspadai. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada Di dalam hati mereka ada penyakit Maka Allah tambah Penyakit Mereka itu Karena di hatinya ada penyakit Kalau kepada hisbiun Lembek Tapi kepada sama salafiin otashaddid keras kalau kepada hizbiyun dibela-bela kalau kepada salafiyun kepada salafiyin dicerca dicaci mati ini tanda-tanda dalam hati ada penyakit kok bisa bercengkrama dengan orang yang baru dikenal kemarin, sementara dengan kita yang sudah lama berka, bergaul bertahun-tahun, kemudian malah menjauh, kok bisa? Ada penyakit di dalam hatinya. Apa yang disampaikan oleh hisbun? Diterima Bahkan dibela Apa yang disampaikan oleh kita Dalam bentuk nasehat Dikatakan hasad Di dalam hatinya ada penyakit Sehingga tidak bisa lagi Menimbang secara jernih Permasalahan yang ada Jangankan dinasihati oleh kita Dinasihati oleh masyayikh Min kibari ulama Tidak diterima Berarti ada penyakit Mencelah Para ulama Merendahkan para ulama Walaupun dengan bahasa-bahasa yang agak Agak lembut Istilah bahasanya masih dalam taraf efimisme Melembutkan istilah Ya Syekh Robi kan manusia juga Bisa jadi salah Ya mungkin yang memberi masukan Kan yang memberi masukan baru sepihak Loh Yang sadar ataupun tidak sadar sebenarnya dia menuduh Kalau masyayikh ini Mengambil sebuah keputusan sepihak Yang intinya sebenarnya celaan terhadap para ulama Yang sebenarnya dia ingin mengungkapkan ketidaksukaan Kepada apa yang sudah di Nyatakan oleh para ulama Maka orang-orang yang berpenyakit Ketika Pernyataan ulama itu Tidak menguntungkan bagi dirinya Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Dia akan mencari yang lain Bukan kebenaran yang dia cari Tapi pembenaran Yang dia akan Raih Yang ingin dia dapatkan Perilaku semacam ini tidak patut Dilakukan oleh seorang sunni salafi Sama Seperti Dedengkot mereka mengatakan Syekh Robi kan sudah tua punya penyakit gula, sehingga kadang-kadang kalau memutuskan mungkin terjadi kesalahan. Laa Allahul Kauwataniladzim. Yang intinya sebenarnya ingin menjatuhkan kehormatan para ulama. Kita tidak mengingkari. Para ulama Adalah manusia Tetapi Para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu Dibimbing oleh ilmu Ketika membuat Pernyataan Ketika membuat fatwa Tentu tidak segegabah Yang digambarkan oleh orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya ini Tentu telah dipertimbangkan secara hikmah Telah dipertimbangkan secara matang Karena pernyataannya ini akan berdampak besar kepada dakwah ya. maka ikhwah fitna azza kumullah ya. ini fitnah subhat ya. sehingga orang kemudian lari dari para ulama sehingga orang kemudian menjauh ya. Ya. dari para ulama Ini berbahaya. Kalau manusia umat sudah menjauh dari para ulamanya, nanti siapa yang akan membimbing mereka? Nas'alullah Alulohah salamah wal'afiyah. Fitnah tsubhat ini adalah bahagian daripada beragam fitnah. dan syubhat terhadap hal-hal keduniaan ini pun bisa akan membinasakan seseorang. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat dan diambil petik hikmahnya, petik manfaatnya, faidahnya. Atas segala kekurangan, keterbatasan dalam penyampaian ini Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita Sehingga tidak menjadikan dunia ini Segala-galanya bagi kita Tetapi kita menjadikan dunia ini hanya sebagai batu pijakan Untuk memperoleh kehidupan yang abadi, yang kekal abadi, kehidupan yang kita idamkan, kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya ke dalam cernahnya. Wallahu a'lam bishshawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa attabiuye. Assalamu ala nabiina Muhammad walhamdulillahi rabbil alam. ada pertanyaan Bagaimana menjawab subhat daripada sekolah SD umum lebih baik sekolah semi salafi Ya kalau semi salafi ya sekolah umum juga Kalau sekolah salafi ya mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh para salafun saleh Masa mau mengikuti salafun saleh kemudian semi-semian kalau semi itu sudah setengah-setengah namanya. Kalau mau mendirikan sekolah, mendirikan lembaga pendidikan, ya sekalian yang memang ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh salafun salih. Manakah yang lebih utama atau diprioritaskan antara menuntut ilmu dengan keluarga, anak, istri mana setiap hari selepas pulang kerja, malam hari waktu dihabiskan dengan belajar bahasa Arab Yang berlangsung selama 3 hari seminggu Dan selebihnya dihabiskan bersama keluarga Nah itu kan berarti sudah dengan anak dan istri Sedangkan Sabtu dan Minggu menghadiri taklim yang berlangsung beberapa jam Masalahnya kondisi keluarga, istri dan anak-anak bayi lebih membutuhkan perhatiannya yang cukup banyak. Waktu yang tersisa bersama keluarga dirasa kurang oleh istri. Dikarenakan saat pulang kerja belajar bahasa Arab, si anak sudah tertidur. Pulang belajar bahasa Arab, sampai di rumah, mau sambil tidur, buka WhatsApp. Jadi istri pun tidak diperhatikan. ya Ada tidak Ada seperti itu Istri sudah nunggu Wah ternyata suami saya datang Alhamdulillah Ya Sudah mau tidur bersama Di atas tidur ya, Ngambil Tabnya terus buka whatsapp Istrinya bengong Iya Lah kapan waktunya untuk saya Sudah di rumah pun Ternyata untuk orang lain juga Masalahnya ya Ikhwah Pandai-pandai kita memanage Waktu Pandai-pandai kita memanage Waktu Kalau memang ya, Sudah di rumah ya Gunakanlah hak itu untuk ya, Keluarga Untuk anak, untuk istri atau kita bisa menggabungkan ketika taklim ajak juga anak dan istri pulang taklim mungkin bisa mampir ke tempat-tempat yang sekiranya bisa di situ ya, berbincang-bincang santai sepulang taklih, entah mampir di mana, di mana yang sekiranya sesuai syariat kita bisa bercengkrama dengan istri, dengan anak, ya, berbincang-bincang santai, ya, memperhatikan hak-hak mereka, bila perlu menasehati mereka ya, dan seterusnya. Jadi boleh belajar terus menuntut ilmu, ya. namun juga perhatikan bahwasannya yang ada di kanan kiri kita ini makhluk hidup, iya, punya hati dan perasaan, ya. Karena itu ya. beri mereka ya, asupan nutrisi yang baik. Dalam bentuk nasihat Untuk jiwa mereka Untuk hati mereka Nasihat yang baik Beri mereka kasih sayang yang baik Berikan kasih sayang Berikan perhatian Yang baik dan cukup Jangan sampai kita Memperhatikan diri kita Menuntut ilmu Ilmu yang kita dapat Orang di rumah tidak Bisa merasakannya Oleh karena itu Di antara Kiatnya Setelah antum belajar bahasa Arab Setelah itu ajarkan ke istri Yang di rumah Anak yakin Istri tidak akan menuntut Mana hak saya ingin bertemu Ingin berbicara kan gitu? Karena otomatis Setelah pulang belajar bahasa Arab Belajar dengan istrinya Mengajari istrinya Atau mengajari anak-anaknya Ini faedah yang tadi didapatkan Dari belajar bahasa Arab nah, Sekarang saya akan ajarkan Saya akan tularkan Transfer ilmu yang tadi didapat Kan enak toh? Istri juga merasa Oh ini suami ada perhatian Suami juga Menjalankan kewajiban Sebagai seorang pemimpin rumah tangga Mendidik Orang-orang yang ada di bawahnya untuk Ta'lim Bisa dua-duanya dapat Bisa kan? Bisa tidak? Nah kalau tidak bisa berarti ada masalah di diantung Pulang kerja Dapat ilmunya Habis ta'lim Ceritakan kepada istri Ayo-ayo tehnya mana tehnya saya angkat, roti Mariamnya keluarkan. Nah sambil berbincang, masya Allah tadi Ustad menjelaskan tentang ini tentang ini tentang ini tentang ini. Walaupun tidak selengkap, ya tidak selengkap yang disampaikan di dalam taklim, tapi intisari sari permasalahan, ya, sesuatu yang ingin disampaikan ya, itu bisa kita Sampaikan kepada anak istri kita sebagai bentuk bahan nasihat ya. Melalui obrolan, bincang-bincang santai ya. Entah pembukaannya ya. Ya. Bagaimana tapi yang jelas materi-materi ta'alim itu masuk Disampaikan kepada istri kita, anak kita Insyaallah dengan manajemen seperti itu istri tidak merasa selalu ditinggalkan oleh suami. Ya. Wallahu a'lam bisshawab. mohon maaf ana mau tanya tapi terbuka eh, berbeda dengan tema temanya insyaallah masalah dunia juga kan ana sangat keras dalam mendidik putra ana ketika anak ana ketika anak nakal dengan temannya ketika anak tidak sopan dalam bertingkah laku dan juga ketika anak main-main dalam ibadah baik taklim ataupun sholat Anak pengen menunjukkan kepada anak bahwa teguran anak itu menunjukkan bahwa perkara-perkara tersebut tidak boleh dan tidak baik. Dan anak pengin anak-anak terbiasa dengan akhlak dan adab yang baik. Tapi terkadang anak keras dalam menegurnya sampai kadang anak bentak bahkan anak cubit. Apakah hal ini menunjukkan anak kurang hikmah dalam mendidik dan salah di mata syariat ini? Lalu bagaimanakah yang seharusnya? Anak-anak masih berusia 6 tahun Memberi teguran kepada anak Tidak mesti harus Dengan cara kekerasan Mimik muka kita Raut muka kita Itu bisa menjadi Isyarat kita tidak senang Dengan perbuatannya Contoh misalnya Anak Ketika ada tamu Kemudian Ambil Ambil nah, Kita katakan Sist. Dengan memberikan isyarat telunjuk tangan Sambil mata kita melotot Itu anak sudah faham Apalagi anak 6 tahun ya. Mata melotot itu bukan berarti Ngajak ketawa kan iya Ada orang mata melotot terus sengaja ketawa ya. Anak akan faham Bahasa isyarat seperti itu Jadi tidak perlu dengan harus kekerasan ya. Apabila memang kadar ya, Perilaku anak itu masih dalam standar yang ya, Bisa lah diperbaiki dengan cara yang lemah lembut Cuma kadang-kadang yang Sangat disayangkan Sebenarnya bisa diperbaiki perbaiki Dengan cara lemah lembut Tetapi kita sudah menggunakan cara-cara yang Kasar Ibarat ya, Orang itu Dosisnya itu terlalu over Ibarat orang sakit diberi obat Tapi dosisnya terlalu over Yang sebetulnya pakai obat-obat Generik itu masih bisa Dalam kondisi yang seperti ini Anak yang semestinya bisa Diberi syarat itu sebetulnya anak sudah paham Tadinya tangannya mau begini Jadi gak jadi nah, Berarti anak paham Itu berarti pendidikan Itu berarti teguran Yang teguran itu ya, Bahasa teguran itu Diterjemahkan oleh anak Oh yang perbuatan seperti ini Tidak boleh dilakukan Perbuatan ini terlarang Perbuatan ini tidak sopan Perbuatan ini ya, tidak baik Begitu namanya anak-anak kan belum dididik kan begitu ya, ya. kalau anak-anak melakukan satu kesalahan ya wajar karena pendidikannya masih rendah jangankan anak-anak pada zaman rasulullah saw saja ada orang dewasa tapi dari baduy ya. buang air kecil di masjid nabawi ini sudah dewasa Nah, permasalahannya ya, Permasalahannya adalah Sudah sampai sejauh mana ilmu Atau pembelajaran itu Diperoleh Bukan anak atau bukan dewasa Penyikapan kita adalah Seseorang ini punya ilmu atau tidak Anak kecil 6 tahun, tentu Sikap-sikap dia lebih cenderung karena ketidaktahuan Ketidakfahaman Dilatari oleh ketidakadaan ilmu pada dirinya Ya namanya anak kecil Belum belajar banyak ya, Maka ya, Pembawaan kita pun Yaitu dengan cara yang selemb selembut-lembutnya Dengan cara penuh rahma Penuh kasih sayang kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aqrabi orang yang dari dusun dan belum mengenyam pendidikan belum ta'lim walaupun sudah dewasa walaupun sudah besar karena dia tidak memiliki ilmu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapinya dengan penuh hikmah penuh rahmah. Apalagi anak-anak kita, anak-anak ya, kita, ya. terkadang mereka mengambil ya, sesuatu yang itu adalah bukan miliknya, tapi menurut anggapan anak-anak, nah biasa, teman saya juga suka ngambil punya saya, nah kan, artinya belajar dari lingkungan. Tinggal kita meluruskan Kalau mau mengambil punya orang lain Minta izin ya. Dan seterusnya Intinya bahwasannya Tidak perlulah kita ya, Menggunakan cara-cara kekerasan Selama Cara-cara yang penuh rahma Cara-cara yang penuh lemah lembut Bisa kita tempuh Apalagi terhadap anak-anak Cuma kadang-kadang kita sebagai orang tua ya, Lebih mengedepankan Ilmu kekuatan Daripada kekuatan Ilmu Ya Lebih mengedepankan ilmu kekuatan Daripada Kekuatan Ilmu Paham? Mengedepankan ilmu kekuatan Artinya ototnya yang main Cepat dah itu. itu ilmu kekuatan Daripada mengedepankan Kekuatan ilmu Nasihat Bimbingan Kan itu kekuatan ilmu Orang yang bisa menasehati Baik kan karena ada Maklumat, ada ilmu yang ada Yang ada pada dirinya Menasehati Ini yang harus Diperhatikan Sudah siang sudah lapar belum Sebagian ikhwa berniat Memasukkan anak ke sekolah yang berhijasa Dengan niat agar anak bisa membantu Salafi lainnya seperti anak bisa menjadi Bidan atau dokter untuk salafiah Bisa menjadi insinyur salafi Apakah niat ini dibenarkan ya semestinya bukan anak kita yang jadi dokter atau jadi insinyur ya biarlah sidul yang jadi tukang insinyur ya adapun anak kita didik jadi orang yang alim yang soleh ya. kemudian dengan kealimannya dia mendakwahi para dokter ya 10 dokter jadi salafi salafi punya dokter tidak jadinya Salafin punya dokter tidak jadinya, punya. Ya. Mendapat hidayah melalui tangan anak kita. Ya. Dokternya sudah jadi salafi, anak kita mendapat pahala lebih baik daripada dapat unta, unta merah, ya kan? Biarlah anak-anak kita yang mendakwahi nanti para ibu bidan, ya anak-anak putri kita. Para da'iah ini Mendakwahi ibu-ibu bidan ini Sehingga salafin Punya ibu bidan punya. Biarlah anak-anak kita Nanti yang mendakwahi para engineering Para insinyur ini Dan seterusnya Nah sekarang bagaimana mendakwahi mereka Penaga da'i saja kurang Bahkan yang ada Anak-anak salafin mau dijadikan seperti mereka Nah lantas Bagaimana kemudian akan Bisa didakwahi Walhamdulillah kalau Allah memberikan hidayah Ketika anak kita belajar di perguruan tinggi Nah kalau tidak Malah terseret ya. Masuk perguruan tinggi kan nanti diajari Minimalnya lah satu semester ada pelajaran filsafat kan gitu Ada pelajaran ilmu sosial Apa Budaya dasar atau apalah Ada pelajaran wawasan Nusantara dan seterusnya Atau yang lainnya Terlebih daripada itu Berbagai penyimpangan-penyimpangan lainnya Ya kalau Allah subhanahu wa ta'ala Masih terus membimbing Memberi taufik hidayah kepada anak itu. Mahal loh Hidayah itu mahal Perjuangan Para orang tua salafiyin yang sudah mulai rambutnya memutih sekarang Dulu perjuangannya sampai dicap sebagai ingkaru kampus Inkarul kampus, bayangkan Karena dulu ada ingkarul sunnah Ada ingkarul kampus juga Karena mereka Ya Banyak sekali yang kemudian keluar Dari kampus ya. Dalam rangka untuk meniti jalan yang Lebih baik, lebih benar Apakah kemudian Anak kita akan dikembalikan lagi Seperti masa lalu kita Cukup ya ikhwah Diri kita Sebagai pelajaran Jangan apa yang kita yang Janganlah kemudian Apa yang salah Yang kita lakukan dulu Sesuatu yang salah Kemudian terjadi pula pada anak kita Terjadi pula pada anak-anak salafia cukuplah diri kita yang sudah melakukan kesalahan itu jangan kemudian diulangi lagi untuk anak-anak kita. Ya, tapi kan, tapi kan, tapi kan kalau masih tapi-tapi ini perlu taklim banyak lagi. Karena fitnatus syahwat mungkin masih ada, fitnatus subhat mungkin masih ada. Tapi nanti bagaimana makannya Ya kalau begitu kita buka lagi kitab Usul Salasa Ya Tentang masalah Tauhid Rububia Allah adalah yang maha pemberi rizki Kita bahas lagi Kita kembali lagi Back to basic Ya kembali belajar Dasar lagi kalau begitu Ya kan Di dalam Usul Salasa kan Itu kan Siapa itu Rob Kan begitu Itu harus dikaji lagi Atau dulu mungkin ketika taklim ngantuk Sehingga terlewat Pembahasan tentang masalah rububiyah ini Sehingga masih ada kekhawatiran Kekhawatiran Anak saya nanti makan apa Makan nasi dijamin insyaAllah Anak saya nanti penghasilannya bagaimana Insya Allah penghasilannya ada dapat uang Insya Allah Nah Yang seperti ini Jangan sampai kemudian Terulang kepada anak-anak kita Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dari setiap makayidus syaitan Tipu daya syaitan ya. Tipu daya syaitan itu luar biasa Dahsyat Dan mungkin seseorang tidak akan merasakan kalau itu adalah tipu daya ya. Seseorang terjatuh Para A'imah dulu Ibnu Sirin Rahimahullah Sampai Menolak habis-habisan terhadap Ahlul bidah Yang ingin menyampaikan ayat Quran Yang ingin menyampaikan hadis Rasul SAW Menentang habis-habisan Bukan yang ditentang bukan apa yang disampaikan bukan yang ditentang bukan karena itu hadis nabi tapi yang ditentang karena yang menyampaikannya demikian juga salafun assoleh ayub asykhtiyani rahimahullah dan itulah yang dibimbingan oleh masayikh kita tapi apakah kemudian kita lantas dengan tega hati mencerumuskan diri untuk mendengar apa yang dinyatakan oleh kalangan Ahlul bidah dari kalangan muotazila ataupun jamia ataupun sufi dan tanpa penentangan tanpa pengingkaran ini musibah wal ghayyabu billah ini musibah dan itu sudah terjadi Asalah pemilu ini saja ditakut-takuti Ayo nyoblos Nyoblos apa? Tidak ada yang dicoblos Sekarang tidak ada sistem nyoblos Adanya nyentang Perintahnya saja sudah salah Menunjukkan tidak paham ya, Orang tidak paham terus membimbing umat Ayo ikut pemilu Saya tidak ngajak Antum golput Karena Antum sudah faham Bahaya demokrasi itu seperti apa Antum kan tidak perlu diajak golput lagi Oh sudah faham Antum bakal golput semua Insya Allah Tapi, <tapi mereka Nanti kalau dikuasai syiah Takhwif Dari siapa takhwif ini? Dari siapa? Jalaludin nanti bakal jadi menteri agama Kalau Jokowi jadi presiden Jadi presiden saja belum? Ini Gaya-gaya seperti ini Sehingga kemudian kita cari fatwa masyair Dibuat tasawur Gambaran yang tidak utuh Seakan-akan benar Akan dikuasa isyia Padahal yang cuma satu aja Jalaluddin Rahmat Maka ikhaufiddin azakumullah Kalaupun kita ikut Seberapa sih Suara kita itu, kalaupun ikut. Waliyullah. Nasehulullah asalamualaikum. Ya. Kalau untuk dapil, pilihnya orang yang berkopiah putih. Karena saya masih percaya, kalau presiden nanti yang Pramat, apa Pramat? Prabowo. Abdus Samad dan seterusnya kok bisa bersuara seperti ini kok tidak sekalian saja nyemplung basah semua ini setan terus membuat takwid, setan terus menggiring yang lama-lama nanti Akhirnya bikin partai dan mencalonkan dirinya sendiri. Nasallahuasalamualaikum. Ya. Namanya syaitan terus menggiring, sehingga seseorang kemudian terjatuh kepada fitnah dalam masalah sistem demokrasi ini. Ya bagaimana tidak? Anak kelas 2 SD lo sudah diajari demokrasi. Ya pernah dengar ada anak kelas 2 di dalam buku catatannya demokrasi suara terbanyak suara rakyat rakyat adalah satu sesuat, uh, seorang yang tinggal di satu tempat suara mayoritas dan seterusnya yang intinya Mengakui bahwasannya suara mayoritas itu yang diikuti Di bukunya lengkap Ada nama ustazahnya Ada nilainya A Berarti kan dibenarkan toh oleh gurunya Kalau nilainya A loh Kalau nilainya A berarti tidak Tidak disalahkan Dibenarkan Berarti gurunya ikut menyetujui Kalau ikut menyetujui berarti gurunya memang mengajarkan Kok bisa anak salafi seperti ini Saya tidak nyari-nyari Yang datang orang tuanya sendiri Ustaz Ini anak saya kok diajari seperti ini Oh Saya sudah sampaikan ke ustaznya Berkali-kali Ustaznya bilang Saya tidak bisa merubah Datang saja sendiri ke sana ke kepala sekolahnya Wah nah, Kalau sudah begini ya Tinggal berdoa Nasallahu al-assalamah wal-afiyah Wa na'udzubillah minal fitan Maka Didiklah anak-anak kita dengan Cara yang baik Sehingga kemudian anak-anak kita dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat adalah al-huda, hidayah Ilmu yang bermanfaat dan diberkahi Itu akan memberikan kebaikan kepada si penyandang ilmu tersebut Walaupun orang tersebut ilmunya sedikit, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu akan memberikan kebaikan kepada diri orang tersebut. Allahumma alamis. Bagaimana sikap kita apabila orang tua ingin mengadakan acara akikah atau nasikah Akan tetapi di situ juga terjadi berbagai kemungkaran Kebidahan, tradisi di Jawa Karena orang tua anak mengizinkan anak untuk membantu dalam acara tersebut ya, Siapa suruh mengizinkan gitu. Jadi Hal-hal yang seperti ini ini pertanyaan yang kedua Bagaimana cara agar orang tua menjadi faham hal di atas Orang tua agar faham didakwahi oleh kita ya. Yang masih muda, mulai sekarang, belum menikah ya. Dakwahi orang tua Dengan cara yang bijak, yang hikmah, dekati mereka Dakwahi ya. Mulai sekarang masukkan Pernikahan yang Islam itu yang seperti apa Terus wali mahan itu yang seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berikan pengertian pemahaman kepada orang tua, jangan nanti begitu besok hari ha pernikahan baru sekarang diajarkan orang tua yang sudah memiliki ya, mendarah daging adat tradisinya tentu akan menolak dakwahi terus mulai sekarang ya, demikian juga kalau kita memang sudah mengenal orang tua ini Nanti kalau ada acara Nasikah misalnya Akan ikut campur Dengan berbagai macam Perbuatan yang tidak baik Masalah kebidahan Ketika kita tahu Bahwasannya Anak kita ini 8 bulan lagi mau lahir Mulai sekarang dakwahi orang tua Fahamkan orang tua Sambil berbincang ya, sampaikan kepada orang tua. Ya. Enak sekali ya bu, kalau kekahan anak kita itu sederhana, enggak macam-macam, enggak capek kitanya. Bagaimana oh, maksudnya? Ya, misalnya kita cuma nyembrek kambing, setelah itu dimasak, terus dibagikan makan-makan selesai. Kan enak ya bu? kan itu sebetulnya pintu masuk untuk menjelaskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak pakai kembang, ya gak usah, kan malah jadi repot. Kembangnya kembang setaman ditambah dengan air dari tujuh sumur. Bahaya Bisa jatuh kepada syurqiyah Tapi Dengan dakwah yang terus ya, Kita sampaikan Sedikit demi sedikit Ketika waktu-waktu yang longgar Waktu-waktu yang dalam keadaan roha Orang tua kita juga dalam keadaan Memang Istilahnya ya, Ahlan wasahlan ke kita Untuk menyampaikan sesuatu Kan enak tidak saat keadaan mendesak kita sampaikan, wah, itu pertahanan luar biasa dari orang tua. Tamengnya berlapis-lapis. Maka jauh-jauh hari, jauh waktu kita sudah memberikan pencerahan-pencerahan, walaupun dalam bentuk obrolan, ya, sambil minum kopi, ya, itu, sambil menunggu makan siang. Seperti sekarang kan, menunggu makan siang Iya. Nah. Terus Sampaikan Nasehat Sehingga dengan demikian Orang tua tidak kaget Minimalnya orang tua memahami pendirian Cara berpikir kita Pemahaman kita Oh anak saya ini, ya begitu itu sudah Kalau akikahan pengennya begitu Minimal itu Orang tua kita tahu Maukif kita, sikap kita Itu harus Disampaikan dengan cara yang Sebaik-baiknya Dengan cara lemah lembut Begitu Jadi orang tua bagaimana supaya paham Itu tadi Begitu dinyatakan Istri kita hamil 7 bulan lagi Insya Allah melahirkan Segera persiapkan Jangan yang dipersiapkan cuma mengumpulkan uang untuk beli kambingnya saja Kalau itu hardware-nya disiapkan Software-nya juga Pola pikir orang tua kita Sikap-sikap orang tua kita Ikut dibenahi Dan ini adalah dakwah ikuti ditertibkan sehingga dengan demikian ketika hari haknya tidak terjadi silang sengketa tidak terjadi konflik ini penting. Wallahu a'lam bishawab upaya-upaya dalam dakwah itu harus terus kita lakukan dengan semampu kita. Tidak mampu kita berbicara Dengan sidi Dengan bantuan suara orang lain Tidak mampu juga Dengan buku, dengan tulisan Dan seterusnya Kan banyak cara kita untuk Mendakwahi orang tua Kita sulit Bicaranya ini Tapi ada buletin di depan kita Tunjukin, Pak ini kok Maksudnya apa ya pak Tunjukin buletinnya Apa sih ini Buletin apa Buletin al Hanif Bagus sekali ini buletin Tentang apa ini Coba baca dulu Ah, Kan sudah masuk tau dakwah Nah itu tentang Akekahan bagaimana ini Nah ini tuntunannya seperti ini Terjadi diskusi kan Terjadi Apa istilahnya Upaya kita untuk bisa memasukkan Berawal dari Dari ini tadi Jangan kita langsung menyikapi Ulang ke rumah Bapak, Ibu Televisinya tutup semua Waduh ini maksiat Jangan disetel televisinya Buang Wah Ya nanti dulu Dakwahi dulu Ya Insya Allah Kalau pemahamannya Sudah Tertata bagus Televisi itu Benda mati Sudah nanti Besok Sudah gak ada di rumah ya. nah, Sudah Misalnya caranya kita sikapnya kita streng, ya. orang tua akhirnya jadi antipati. Kok anak saya setelah diri dia riadul jannah kok jadi begini? Ini pengajian apa ini? Jangan-jangan pengajian sesat? Tuh ya ada loh. seperti itu. Ini kemarin terjadi gara-gara anaknya nggak mau kuliah. Ini setelah mengikuti pengajian Pengajian sesat kalian itu Ya karena orang tua Masih kuat kan Anaknya ingin punya detail ini, detail ini Sementara anaknya belum mendakwahi Ya itu tadi Tidak ada Keselarasan sehingga Yang ada gesekan ini penting untuk Dicermati Hal-hal yang seperti ini Apalagi orang tua yang masih Hubud dunianya masih kuat sekali Misalnya, kecintaan kepada dunia Luar biasa, oh ini harus ekstra Luar biasa Mendakwahinya Tidak bisa langsung Sekaligus kemudian ya, Menerima Kecuali Allah merahmati Kecuali Allah memberikan hidayah Maka terus bertahan ya. Karena itu dituntut ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab kan ya. As-sabru alal azafi Unsur ini ya. Unsur sabar ketika menghadapi tantangan-tantangan Kendala-kendala dakwah ini Punya ilmu sudah beramal Sudah berdakwah nah, Saat ini harus bersabar ya. Menuntut ilmunya yang harus sabar Mengamalkannya juga harus sabar Mendakwahkannya juga harus sabar ya. Sabar dalam menghadapi Kendala-kendala yang ada nah. Intinya bahwasanya Kita Semua harus Berusaha menyebarkan Nasihat-nasihat Risalah ini kepada setiap orang yang Berhubungan dengan kita Insya Allah ya, Apabila kita menyampaikan dengan baik Dengan sikap yang santun Dengan sikap yang ya, Menyentuh hati Orang kalaupun menolak Tidak langsung Tetapi mungkin akan menolak dengan halus pula Tetapi intinya Tidak kemudian terjadi Konflik yang kalau sudah terjadi konflik kita tidak akan bisa mendakwahi lagi sudah antipati ini yang repot. Tapi kalau kita masih dia masih mau menerima, wah, saya belum bisa melaksanakan, kita sabar terus didakwahi. Saya belum bisa menerima, saya belum bisa melaksanakan terus didakwahi. Sambil terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar taufik, ya, hidayah atau taufik ya, bisa didapat oleh dirinya. Jadi masalah akika nasikah ini dakwahi orang tua dengan sebaik-baiknya. Insyaallah Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah untuk kita semua, untuk orang tua kita dan selanjutnya kita ya, tinggal melaksanakan syariat ini dengan ya, didukung oleh semua anggota keluarga kita. Wallahu alam bisawab mungkin sampai di sini dulu ya. Sudah lewat jam makan siangnya, jadi alauminkum menyita banyak waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu allah ilaha ilallah. Astagfiru kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.